美し a Line 美しい Line 美しい Line saya d i n e parkir l i n sudah m u Line e n i l a n e p a r k i n sisi Line r e a Line Apa komentar Anda melihat hal ini? s i l a k a n kami tunggu telpon Anda di 633-9160. Sekali lagi mitra bisnis, operasi parkir liar sudah digencarkan, aparat d i s u b juga sudah mulai menggembok serta menilang kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan. Di sisi lain, saat ini di Jakarta kekurangan areal parkir, sehingga bisa jadi orang tidak akan menemukan tempat parkir. Apa komentar Anda? Kami tunggu di 633-9160. 633-9160. Oke、okay, kita ke l a i n telepon yang pertama untuk mendengarkan komentar Mitra Bisnis Kita temui Pak Edi, selamat siang Pak Edi Selamat siang Bu Ya,、Cerita、apa komentar Anda? Saya、mm -hmm. rasa itu bagus, tapi jangan pandang bulu Itu saya lihat di depan Roxima, s di bawah jembatan s a y o v e r Itu parkiran motor liar banyak banget Itu gak d i t e r b i t k a n yang paling menghambat mata jalanan Terima kasih Bu. a i k Pak Edi, terima kasih. Ia Mitra Bisnis ini tentang operasi parkir liar yang sudah mulai digencarkan oleh pemerintah. Aparat Disub sudah mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan. Di sisi lain, Jakarta memang kekurangan areal parkir sehingga bisa jadi orang tidak akan mudah menemukan tempat parkir. Mungkin malah tidak ada lagi tempat untuk parkir. Nah komentar anda apa? Kami tunggu di 633 9160. 633 9160. Oke, kita kembali ke lain telepon. Kita temui Pak Gilbert. Selamat siang, ya, ya. silakan, Mbak. Silakan, ya, saya sih sangat setuju ya dengan cara pengembukan begini. Ini berarti mendisiplin, mendisiplinkan orang Indonesia. Ini, nah, tapi uang denda itu harus transparan.、Mm -hmm. Maksudnya、kemana? ke mana? Ke k a s negara atau ke kantong LLD yang identik dengan maling? Terima kasih. <laughs> Baik, Pak Gilbert, terima kasih untuk komentarnya. Kita klien telepon lagi, Pak Paulus. Selamat siang, Pak Paulus.、Uh, siang, Bu. Silakan, Bapak.、Uh, kalau menurut saya kita perlu dukung itu disubu,、mm -hmm. dan itu sudah menampakkan hasilnya, walaupun belum sempurna.、Uh, kita kasih support sama disub itu maju terus, jangan hanya sebagai pemain sibir saja, Bu. Oke.、Okay. Terima kasih, Pak Paulus. Sekarang kembali klien telepon, kita temui Pak Irwan. Selamat siang. l a m a t ya Ya Bapak Irwan ya s i l a k a n Pak Kalau menurut saya yang ditutupkan Biar nanya mobil aja ya、mm -hmm. Motor juga perlu dikempuk-kempukin tuh Seperti kasus、uh, Contohnya di Ambasader Sebelum ambasader itu trotoar Dipakai parkir motor、mm -hmm. Belum gak puas lagi Trotoar dipakai parkir motor tapi masih Memakan satu jalur tuh, Di bawahnya trotoar jadi Jangan cuma mobil aja motor juga dikembokin tuh, itu aja oke,、okay. ya Pak Irwan terima kasih kembali ke l i n telpon, Pak Sugiyarto selamat siang ya, pada s a r n y a kami 17-17 ya. yang penting a p a r a t n i harus betul-betul kebal suap gitu、mm -hmm. ya kan, kalau dikembok mungkin resminya 100 ribu lalu nyobok di jam 40 ribu lolos <laughs> mungkin itu aja pesan <laughs> kami baik, terima kasih Pak Giarto oke,、okay, kita sudah Dengar lima penelpon, satu yang terakhir kita terima ya, komentarnya Pak Tony Halo Pak Tony Ya, selamat siang b Ya, s i l a k a n Kalau mau gembok k e n d a r a a n di Kampung b r a y u itu, terminal mikrolet mitro belasan itu kalau, kalau berani gembok mikrolet Ya, gitu aja Bu, makasih Baik Pak Tony, terima kasih Ya, banyak komentar ya, yang...、Uh... Mencoba melihat situasi tentang operasi parkir liar yang sudah d i g e n c a r k a n oleh di sub sekarang ini Oke terima kasih sudah memberikan k o m e n t a r n y a di 6339160 untuk bisnismen Opinion Pass FM Bersama saya Dinda n a t a s y a Terima kasih selamat siang dan selamat berbisnis